Ali, selamat siang ya, Komentar Anda Pak Saya sih gini, Usulannya memang bagus Tapi setelah ada pemutihan Harus ada tindakan yang tegas Kalau yang bersangkutan itu korupsi Misalnya Kayak di Tiongkok dihukum tembak mati gitu、loh. Jadi baru orang kapok Kalau enggak, wah bapak, bapak penyakitnya Berjangkit lagi Pak Terima kasih Terima kasih Pak Ali Pak Dudul, selamat siang. siang Ya, komentarnya Pak Komentarnya singkat aja, itu gimana kita mau b e r s i h n piring kalau ternyata、e, lap yang kita pakai atau sikat yang kita pakai itu juga kotor gitu loh Ya harusnya bersihin pakai cara yang bersih dan orang-orang yang clean, yang bersih dan punya integritas, keberanian juga Baik, terima kasih Pak Dudul Ibu Wijaya, selamat siang Ya,、yes, saya pikir kalau memang masa, masa lalu yang terlihat u korupsi bagaimana dibilang berkualitas baik Bu Kenapa saya kalau memang mau itu yang pimpin, man, pimpinan pimpinan a t a bersih, pasti dia berani memberantas ke bawah begitu. Harusnya dipilih di, pimpinan atas yang bersih sehingga dia berani bertinga, bertindak tegas terhadap bawahannya. Baik, terima kasih Bu Wijaya, Pak Ade, selamat siang. Selamat siang Mbak. Iya, komentar anda Pak. Kan dikatakan harus ada pemusikan y a n berat. Kalau tidak a d pemusikan berarti s u d a nggak ada lagi dong uang negara yang d i k o r o k Enak itu Jadi terjuk Apa dicari、ya. Pak d e kurang、Baca. bagus jaringan telepon kita Pak Ade Baik terima kasih Pak Ade k a m i bisa menangkap opini Anda Pak a d i selamat siang Iya mbak, halo iya Komentar Anda Pak a d i Komentarnya bukan pemutian yang harus dilakukan Tapi itu pemotongan generasi-generasi yang sudah b e r lama itu dihabisin aja itu Di apa dikotakin gitu loh dibuang semuanya diganti kendaraan yang lebih bersih yang punya keberanian dan integrasi untuk action terima kasih terima kasih Pak Adi Pak Tony selamat siang selamat siang s i l a k a n i ya kalau pemutihan itu sebenarnya bagus sekali contohnya pemutihan pajak ya itu bagus cuman masalah di Indonesia ini harusnya kalau ada pemutihan itu hukum t u h benar-benar dijalankan yang benar tapi yang ini yang saya takutkan sudah diputih-putihkan pun gak bisa benar ini yang sayang Sebenarnya kayak pajak ya, dengan segala macam cara kok saya bisa bilang, saya dulu nggak begini-begini-begini, tapi kalau sekarang dikasih pemutihan, itu kan saya udah buka semuanya, nah ke depan pajak saya ini harus benar-benar diteliti, benar nggak saya fair pajak i t u Kalau di sini masalahnya pejabatnya masih mentalnya korup, Bu, mau diputihkan di hitamnya sama aja. Makasih. Terima kasih. Bu Eni, selamat siang. Iya, Ibu. Uh, kalau menurut pendapat saya Bu ya kalau baju diputihin bisa putih kalau orang diputihin tambah hitam Bu korupsinya udah meraja l e l a gitu sampai ke k p r t sampai kalau mau bawa d a susah Bu kecuali d i h u k u m g a n t u n g habisin semuanya beres baru muncul baru generasi kita masih banyak kok yang baru Bu gak lama-lama tinggalin aja deh DL d e jajinya derita lo gitu Bu baik terima kasih Bu i n i Pak Henry d selamat siang selamat siang Mbak パソコンは私たちのパターンのパターンのパ D ーンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパ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 Mahfud MD itu selama ini orang yang baik walaupun dengan beberapa masalah. Namun pada saat dia bicara seperti itu, apakah diandap bahwa Republik Indonesia adalah Republik d a t e l a n Terima kasih, selamat siang.